Kalau Ibu Dandan mau dapat pahala, tuh saat mau tidur. Tapi giliran mau tidur... Eh, nggak sikat gigi... Dastir tiga hari nggak dicuci... Kelihatan bulu ketek... Muka dikasih bedak kencur... Dikasih bawang matanya... Ngorok... Eh, bagaimana suamimu nggak menderita? Kalau saya tanya, ibu-ibu, mau enggak dirindukan sorga? Mau enggak dirindukan sorga? Pasti mau, dirindukan suami saja sudah senang. Ini dirindukan sorga, biasanya orang yang rindu dengan sorga, saya yang rindu dengan sorga, ini luar biasa, sorga rindu sama ibu. Mau ibu? Di Makassar kok saya bilang, mau bergetar itu masjid. Begitu kencangnya suaranya ibu ibu? Mau ibu? Oh saya baru sadar ini orang sawar lembut suaranya Ngi. Oh jawa rupanya di sini ya Kalau mau kata Nabi saya kasih rumus empat Empat aja bu ndak tujuh ndak sepuluh Empat saja Lebih susah syaratnya jadi calik Empat aja syaratnya Apa itu kata Nabi Inilah yang kita akan bahas hari ini Wanita dirindukan Syurga. ya? Saya dikasih judul Menjemput rezeki Tapi rasa-rasanya judul ini yang lebih tepat Wanita dirindukan syurga Mau dirindukan syurga ibu? Apalagi ibu-ibu ini yang depan saya Yang sudah muka-muka sakaratil maut <tuh -tuh> Mau? Empat aja syaratnya bu Catat Ini oleh-oleh pulang pengajian Ada ibu-ibu di Makassar pulang pengajian Tidak ada oleh-olehnya saya tanya, gimana pengajiannya? Alhamdulillah, hebat Bagaimana ceramahnya Hebat memang itu Ustaz, jago dia ceramah Apa dia bilang? Saya sudah lupa Ustaz Satu jam kita ceramah, tidak ada dia ingat Nah Itu pentingnya bawa buku Dicatat Karena ibu-ibu ini yang sudah usia-usia senja Otaknya ini ibarat kaset, sudah kusut Cicilan belum lunas, suami mau kawin lagi Anak rewel, kan repot itu otaknya nah maka kalau dicatat ibu saya di rumah biasa kalau ada saya tulis lebar-lebar besar baru saya tempel dekat panci kenapa karena panci paling sering dikunjungi atau cermin nah itu ibu catatannya tempel di cermin nanti itu bu suruh anaknya ketik baik-baik rapit tempel di cermin supaya selalu diingat ini empat aja syaratnya ibu dirindukan surga tidak ada hadis mengatakan laki-laki dirindukan surga satu kata nabi Aqimis sholat Dirikan sholat Bingung saya Kenapa ini dihususkan perempuan Dirikan sholat Kalau mau dirindukan surga Oh usut punya usut Ternyata perempuan memang Paling sering lalai dalam sholat Kapan ustad? Satu Selesai haid Tuh, Kalau iman tidak baik Bisa Hai mit, haidnya empat hari, dia tambah bonus dua hari. <SILENCIO> ya kan? Eh? Ya. Iya. Hei, dia bilang suaminya. Biasanya haid cuma empat hari. Ini sudah hari ke keenam, kau belum sholat. Eh, belum bersih. <SILENCIO> iya toh? Dia bilang suaminya. Bohong. Masih ada sedikit sedikit. Dia lagi suaminya. Seri, serius lu? Apa serius? Saya kasih lihat kau. <SILENCIO> iya toh? Nipu diri sendiri Malah dia nanya sama saya Ustaz katanya kalau selesai haid Subuh baru mulai sholat Subuh kesiangan dia sudah besok lagi sih sholat Tidak boleh Duhur bersih, duhur sholat Isa bersih Ibu nih sudah maghrib Begitu mandi rasa-rasanya saya sudah bersih Jam 10 malam bersih Wajib mandi sunup Selesai sholat Tidak boleh nunggu Isa subuh ini yang banyak ini, Isa Padahal sudah bersih Malamnya, dia cek eh, Sudah bersih nih Jam 10, eh sudah bersih Mandi, sholat Meskipun sudah jam 11 malam Ya Apa lagi Nipas Ini banyak yang salah paham nipas Katanya nipas harus 40 hari, siapa yang bilang Nipas itu Tidak harus 40 hari Bisa jadi lebih 40 hari Bisa jadi cuma 10 hari Tergantung ibu bersih atau tidak Ada teman saya Setelah saya melahirkan istrinya Dia pergi beli indomie Satu dos Saya bilang apa hubungannya Ini kan isinya 40 bungkus ustad Jadi satu hari satu bungkus Kalau habis ini sudah bersih istri saya <laughs> Ayo Kapan lagi perempuan banyak Banyaknya sholat Kalau ada pesta Mukanya dia kira tembok Coklat, biru, abu-abu, krem Belem-belem Ini ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu Mohon maaf ya, kalau marah, marah ya Siapa suruh undang saya Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu Bulu matanya panjang, palsu Matanya biru palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru, palsu. Hah? Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Iya toh? Ha? Nah. Bu. Bu. Oh, uh, ada kenalan saya orang kaya. Itu kalau dia tunjuk-tunjuk kapalnya, tanker. Suaminya bilang, ini Ustadz. Ya, kalau bunyi ayam, kukuruku. -ku -ku. Masuk uang saya 200 juta. Disewa tiap hari 200 juta. Kalau ini Ustadz, 75 juta satu hari. Istrinya, Bu. Enggak bisa Nggak yakin orang dia istri orang kaya. Sederhana pakaiannya. Akhirnya apa? Semua orang kalau lewat, orang kagum. Tahu enggak, orang kaya lo itu sederhana pakaiannya, ndak gelamur, orang jadi teladan. Kenapa? Dia kaya tapi tidak macam-macam pakaiannya. Orang senang lihat, ini sudah ndak kaya, ndak terkenal. <tuk> kayak sudah tabrak listrik, beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Beleng-beleng itu Rocky Gerung bilang dungu, dungu atau oon. Tahu oon? Es krim ditiup. Ah, dong. Ah, beleng-beleng itu. Jo, itu. banyak perempuan tak salat gara-gara make up. Make up. Make -up. Ha? Make -up, make -up. Make -up. Make up, shadow, eye shadow. Oh malah ada model baru saya lihat ibu. Dikasih kasih lebih lagi putih-putih di sininya. Apa bedanya sama belek? Ayo, sekarang ini kita dibodoh-bodohi sama artis. Memangnya artis idola kalian? Yuk ada lagi yang lebih beleng-beleng. Dia kasih lebih lagi alisnya sini nih. Ada lebihnya sedikit naik Begini modelnya. Saya bilang kenapa lagi dikasih lebih? Dia bilang anu seperti artis Korea. Wee! Artis Korea baru sudah pensiun. Wee! Apa ini dibodoh-bodohi sama make up? Mik. Hah? Ah. Ayo. Bu, demi Allah. Kami para suami tidak membutuhkan itu semua yang kami butuhkan kecantikan hati ini cantik-cantik memang cantik tapi bukan untuk nyenangin suami kalau ibu dandan mau dapat pahala tuh saat mau tidur tapi giliran mau tidur enggak eh. sikat gigi enggak setiap tiga hari enggak dicuci kelihatan bulu ketek muka dikasih bedak kencur Dikasih bawang matanya ngorok, Hah, bagaimana suamimu ndak menderita? Giliran mau pergi pengantin, masya Allah, cantik betul. Ibu untuk apa cantik-cantik ini? Biar ibu ngondar mandir macam-macam. Tetanggamu tahu ini tetangga saya. Andai kau kerubah cak-cak menjadi selebriti, mukamu ndak dikenal orang kayak artis Korea? Oke lah. Tapi biar dia paham orang tahu juga Ini ah, tetangga saya ini <risas> Adalah, Apalagi ibu, ibu yang rajin majelis taklim Tiap minggu Tiap pekan hidup pengajian Tapi gak ada perubahan itu Rugi Habis waktu Gak ada guna Mending tinggal di rumah tidur Majelis taklim Sudah 4 tahun majelis taklim Tiap pekan dengar pengajian Tapi mikahnya malas dia sholat ya kan kalau hati cantik meskipun muka ndak halus Orang senang Ya Gara-gara mikam ndak sholat Jadi bagaimana solusinya Ustadz Kalau pengantin Mau pengantin gimana solusinya Wuduk dulu Baru tancap Sudah itu tahan kentut Biar sudah wuduk Batal Sedikit aja keluar ustaz fatal. Ndak habis ustaz fatal. Nah, apalagi yang membuat orang ibu-ibu nih banyak ndak salat. Selesai haid, nifas, make up, yang keempat, apa? Jilbab. Banyak ibu-ibu malah salat gara-gara jilbabnya susah dipakai. Jilbab sakaratil maut. Saya ibu sudah keliling-keliling ceramah. Mana-mana saya cerama Saya ke Filipina Selatan Jilbabnya orang Melayu sana Segitiga saja Satu peniti selesai Malaysia juga begitu Saudi malah satu lubang masuk Selesai Tapi coba lihat jilbabnya ibu Indonesia <tuk> <tuk> Ngeri bu Ada kayak <tuk> ada talinya dua meter Dia ikat-ikat Disimpan di lehernya itu di, di, Diikat lehernya Lalu dikasih kembang hmm, Sudah gak bisa goyang itu lehernya nah Iya toh Tiga lapis Ini penutup kepalanya Tiga lapis Ada kuningnya Abu-abu Coklat Dikasih mereng lagi sedikit Coba Lalu ada kayak pohon di belakang Ini begini Biasa kalau ada pengganti sih, gimana caranya dia pakai ini ya? Nah, sudah diikat lehernya, pakai pula rok yang sempit, rok sempit, jalanlah dia. Dibilang suaminya, buru-buru bu, ketika, ketika tunggu sebentar pak. Beleng beleng, beleng beleng, coba kalau lebar, kan dia nak lari dikejar anjing. Beleng <tik> beleng. <-belem. tik> Ayo, bu Sudah berapa tahun majelis taklim? Sudah berapa tahun hadir pengajian sini? Lima tahun Mestinya pakaian seperti itu ditinggalkan Apa dilarang? Tidak dilarang Cuma kalau gara-gara itu tidak solat Hancur ibu Pergi pengantin, make wikapnya luar biasa Jilbabnya susah Tiba waktu solat, dia bilang suaminya bu Ini sudah Muhammad asar. Kok belum solat duhur? Kok pergi salat. Sadar lo pak Ya saya sadar saya suruh kau sholat Sadar loh pak Ya saya sadar ini ya saya suruh sholat. Okay, sholat Apa kata Kau anda lihat ini jilbab saya Ini dua jam hmm. Belen-belen Ayo Sudahlah bu. Apa yang saya sampaikan ibu pasti iya kan Perempuan cantik Eh tidak terlalu cantik Tapi dia kaya istri bangsawan ya populer tapi pakaiannya sederhana itu yang jadi orang senang. Coba kan. Dia sudah kaya, cakti, banyak duitnya, terkenal, tinggi sekolahnya, tapi pakaiannya seadanya. Masyaallah orang semua jadikan teladan. Nah, coba lihat itu, Nak. Itu ibu kaya loh. Terkenal, banyak duitnya, tinggi sekolahnya, tapi lihat, Nak, pakaiannya sederhana. Nah, saya mau kok seperti itu nanti, Nak. Coba lihat. Apa Khadijah terkenal dengan jilbabnya yang mewah? Apa Aisyah terkenal dengan lipstiknya yang banyak? Tidak kan? Tapi karena apa? Karena ahlak Ngapain kita cantik-cantik ahlak kita jelek? Daripada beli makeup 700 ribu per bulan Ibu sudah 60 tahun Yuk lebih baik beli lipstik palsu Harga 10 ribu 60-an 690 ribu nih bawa ke masjid itu tabungan akhiratmu ada sekali jalan satu juta nempel daripada itu satu juta ada lebih gila apa itu saya pernah lewat di Makassar salon gambar jari-jari begini saya tanya sopirku apa itu ini salon Ustaz. salon apa ibu-ibu gunting gunting kuku apa namanya bu? Dia hmm, tahu semua ini ini ini apa? dua puluh ribu satu satu jari berarti 10 jari dua ribu apa lebih tidak enak itu dua ratus ribu kau tabung untuk akhiratmu dikubur ya bu ya lipstik dua puluh ribu eye shadow ribu ini alis 70 ribu Sudah berapa hadir seduit kita Ya Dengar ini yang suka cukur-cukur alis Laknat Allah kata Nabi Bagi mereka yang mencabut Dan mencukur alisnya Tuh Tidak usah aku lihat ibu hmm? Boleh gambar alis Boleh tapi jangan pakai tato. Ini tattoo alisnya gak haram itu bu mau gambar gambaran silahkan pakai pensil celak ndak ada pensil celak ustad cari krayonnya anak <susuk> nah ya kalau ada pengantin ibu-ibu silahkan make up tapi jangan berlebih jangan gara make up dan jilbab Ibu tidak salat padahal sudah lima tahun majelis taklim. Auzubillahi minzalik. Ndak ada gunanya itu. Maka tunaikan salat dengan sebaik-baiknya, ibu akan dirindukan oleh surga. Saya sudah salat, Ustaz. Kenapa hidup saya masih susah? Berarti salatnya belum sempurna. Ada yang di sini sakit, Ibu? Asam urat, gula, kecil buat Allah sembuhkan itu. Kecil. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit itu? Kecil. Cuma kadang kala ketika kita sakit kita lupa Allah. Kita lebih senang ke dokter. Emang dokter yang sembuhkan penyakit. Ya. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya punya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Ia ya, tok Assalamualaikum dok Waalaikumsalam ustad Masih sini ustad Kenapa ustad Mencerit-mencerit dok Mules terus perutku dok Kenapa bisa Dalam hatiku Ya urusanmu dok. Kalau kau dokter Masa saya kau tanya Yang hebat Kalau baru muncul Hei ustad Pasti mencerit <laughs> Itu yang hebat kan? Tidak Allah Tanpa diberitahukan Tanpa curhat, Allah tahu apa penyakitnya ibu. Maka datang sholat. Sudah itu sholat, sudah itu sholat, sudah itu sholat. Baru ke dokter. Ayo, perbaiki sholat ibu. Tidak ada dah ada susahnya Allah kasih dunia. Ustadz, saya sudah 30 tahun rantau ke Jogja. Tidak bisa beli rumah Ustadz. Masih ngontrak-ngontrak. Tidak usah cari cepatnya. Periksa sholat ibu. Saya sholat Ustaz, kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat Asar sholatnya dekat duhur Eh, duhur sholatnya dekat asar nah, Berarti ibu perhatikan dah Coba Sholat maghribnya Itu juga wuduknya asar Itu juga maghrib, itu juga isa karena berdekatan Itu tidak ikhlas. Sholat Ustaz betul ibu sholat Tapi pakaiannya, itu juga dipakai masak itu juga dipakai bertetangga Itu juga dipakai ke pasar Itu juga dipakai tidur Tidurnya ngiler lagi Pas dibangun suamanya Dipakai lagi sholat Najis Pantas 30 tahun sholat Sholatnya tidak bisa memperbaiki hidupnya Kenapa sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi Saya sholat ustad Betul ibu sholat tapi tidak semangat Allah Allah Aliyah Iyaka no'ma Ada juga insolat seperti itu Ada Ada insolat gitu Allahu Akbar Solat kayak ditiup angin <laughs> Ayo ada juga yang sholat semangat. Nah. Eh, yang ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri. Ada juga yang sholat cari duit. Allahu akbar. Iya kenal buat duitnya tadi, tadi 100 Beli sayur lima ribu. Beli pulsa dua puluh ribu. Allah akbar mana yang 30 ya? Semoga Selamat. Oh di bawah saadil lah Sepanjang sholat cari duit Apalagi Ibu sholat sambil masak Canggih betul ini Allahu Akbar Tiba-tiba bau hangus Oh <tuh> Pantas 30 tahun sholat Maka majalis taklim yang baik Majalis taklim yang faedah Majalis taklim yang manfaat ada perubahan setelah dia ikut penyelidik taklim. Mungkin sebelum majelis taklim. Seperti itu sholatnya. Pulang majelis taklim. Tidak seperti itu lagi. Ada perubahan. ya. Karena juga itu majelis taklim saya lihat. Lomba baju seragam. Malah ada yang curhat sama saya. Ustaz bubar saya majelis taklim Ustaz. Kenapa? Belum lunas seragam kita. Ada lagi yang baru. Itu Padahal yang yang mau beli pengad seragam ini, ya pengurusnya, pengurusnya hanya lima orang aja, ya, yang kaya kaya, ini aja yang berdiskusi lima orang, ini jelek, mulai kabur, ni ada nih yang baru, ganti lagi, orang belum lunas diganti lagi. Majelis taklim yang baik bukan yang banyak seragamnya, tapi yang tambah ilmunya, tambah ahlaknya. Itu yang baik, ya? Perbaiki salat, ya eh, bu ya, bu, bu. Sholatu lillah salamullah ala tuha Rasulullah sholatu lillah salamullah ala ya habibillah Biasanya kalau saya ceramah ada air di samping saya. Cari-cari ini dilupa ini panitia. Satu ya. Satibu Sholat Maka ibu, halo ibu. Ibu? Bu? Ibu, ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Inggris. Ibu ndak usah, usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Korea. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak penganggur, ndak punya kerja pengangguran, ndak usah cemas. Yang ibu cemaskan kalau anaknya sudah mau dilamar masih tidak sholat Itu yang ibu perlu cemaskan. Ya. Kan ibu-ibu sekarang Hebat betul anaknya Ustaz. Kenapa? Tuh masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Tak percaya? Ibu ke Inggris. Oh <SILENCIO> demi Allah Ibu. Anak-anak di sana baru belajar bicara pakai bahasa Inggris. Apa yang hebat? Banyak yang begitu. Yang hebat anaknya Ibu. Sampean punya anak. Panjenengan punya anak. Ha? Pergi majelis taklim. Pergi ke pasar. Anaknya yang masih SMA. Nelpon ibunya. Mantur nun bu. Ini sudah duhur. Bu sudah sholat enggak? Ah. Ibu sudah kaya itu. Asar lagi nelpon lagi anaknya. Mak. Lagi di mana mak? Masih di tempat kajian nak. Masih di tempat arisan. Mak. Ini sudah asar. Jangan sampai ibu sibuk. Ngurus arisan lupa sholat. Itu anakmu yang kaya. Pernah di SMS begitu anaknya bu? Pernah? Paling dia sefas, mak kirimi pulsa. Maka ibu dari kecil anak-anak diperkenalkan sholatnya. Mau dirindukan surga syarat pertama, Aqimis misalnya, dirikan sholat. Tidak cukup yang lima waktu, tambah sunnah. Sunnah apa ustadz? Yang sederhana, satu sholat sunnah duha. Ibu-ibu. Ada enggak di sini yang punya tanah satu juta hektar? Hah? Anda usah satu juta? Seratus hektar. ada di sini bu? Ada? Enggak ada Tapi ibu mau enggak punya harta Lebih dari seratus hektare? Lebih dari satu provinsi Mau? Itulah sholat sunat fajar Dua rakaat sebelum ibu sholat subuh itu nanti ketika ditimbang kata Nabi Yang dua rakaat ini Lebih berat Dua rakaat ketimbang dunia dan isinya Tuh sholat duha Sholat fajar Dua rakaat Dua rakaat saja bu. Dua Coba Sudah pagi-pagi Anak sudah pergi sekolah Suami sudah pada pekerja Pekerjaan rumah sudah tuntas Jam delapan Jam sembilan Yuk sholat duha Sholat duha Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa Bedanya niat Nih yang biasa ibu-ibu tanyakan Ustaz apa niatnya? Hey, Bu, niat itu bukan bahasa mulut Niat itu bukan bahasa lisan Niat itu di sini. Coba lihat orang Arab Kalau ibu pergi umroh Coba lihat umumnya orang Arab Jalan, jalan-jalan berdiri langsung Allahu Akbar ya toh? Kalau kita kan lama dulu ibu Loading Al. <tuh> <tuh> Duduk Saya tanya kenapa tidak jadi solat ibu Saya lupa solinya <tuh> Boleh tidak ucapkan Mau ucapkan silakan. Soli sunnatal duha Raka'ataini Lillahi ta'ala Saya niat Salat sunnah duha, dua rakaat, sunnah hukumnya bagi saya, Allahi taala, Allahu akbar. Tuh dah hafal juga itu, Ustaz. Ambil jalan pintas, berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru ibu bilang begini, Tuhan, salat sunnah duha ya, Allahu akbar. Boleh, benar boleh, bu. Dua rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu akbar. <laughs> boleh, benar. Daripada ibu nunggu bahasa Arabnya, tidak hafal, ibu tidak solat. Ibu solat duha. Hei, bu, suami pergi cari nafkah. Anak sudah pergi sekolah. Ibu solat duha, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Boleh dua rakaat, bagus empat rakaat, lebih utama lagi enam rakaat, lebih mulia lagi delapan rakaat. Boleh dua, boleh kalau ibu sibuk dua aja boleh. Bacaannya sama solat sunnah yang lain. Tak hafal banyak ayat-ayat ustad. Ya sudah, yang ibu hafal aja. Kul kul, ya sudah kul kul aja. Rakat pertama kul hualla, rakat kedua kul hualla lagi. Tak apa-apa. Jelas. Selesai solat duha, ibu duduk menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah yang Maha Kaya. Tiada lah datang rezeki tanpa pertolongan dan bantuanmu. Engkau yang mengatur rezeki suami saya Suami saya datang pergi menjemput rezeki ya Allah Jika rezeki suami saya masih di atas langit Turunkan ya Allah Jika masih dalam tanah Munculkan ya Allah Jika masih jauh dekatkan Jika masih sedikit cukupkan Dan yang lebih penting ya Allah Berkahkan Doa tidak harus bahasa Arab Banyak orang selesai sholat Baca doa Tapi dia tidak tahu apa jenisnya doa Doa itu tidak harus bahasa Arab nih rezeki saya belum salat duha ini sudah keluar langsung dua ada pula rotinya masyaallah ya hmm. coba ibu doa itu kalau bahasa bugisnya mapalettu bahasa gaulnya curhat silakan ibu curhat bahasa hati bukan bahasa arab ibu bahasa arab belum lagi salah ucap enggak ngerti apa yang ibu baca malaikat bingung apa maksudnya ini ibu ini apa maksudnya ini ibu mau minta rezeki ternyata doanya apa minta anak <gong> bingungkan malaikat jadi boleh bu ya Allah bukakan pintu rezekiku ya Allah mudahkan suamiku memperoleh rezekinya ya Allah sudah itu sms suami bang jangan menghalalkan segala cara baru aja aku doakan abangku selamat dalam mencari nafkah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Mm. Mm. Senang itu. Saya ibu, itu istri saya. Kalau dia SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku. Eh, istriku ini SMS-nya. Coba, SMS begitu suaminya bu. Jangan galau bang Jangan putus asa bang Rezeki Allah yang tentukan Selama abang berusaha Rezeki itu ada Pun kalau terbatas Percayalah Saya tetap setia mendampingimu Pernah SMS begitu suaminya? Paling SMSnya bang Jangan lupa singgah beli gas ya Yuk Sholat Duha Saya banyak dosa ustaz Saya perempuan hijrah Dulu banyak betul maksiat saya lakukan Ustaz Masa muda saya suka gaul Masa muda saya selalu ke tempat hiburan malam Masa muda saya selalu maksiat Allah jelaskan Ibu jangan putus asa Ibu jangan putus asa Besar dosamu tapi ampunanku jauh lebih besar Gimana caranya? Yuk sambut dengan sholat sunnah taubat Gimana salat sunat taubat ustaz? sama salat tahajud sama salat duha cuma beda waktu beda niat. Jadi ibu dah ada kegiatan ni sudah maghrib datang ke masjid nunggu isa, dah usah pulang nunggunya salat tah salat taubat enam rakaat dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam enam boleh dua boleh Salat taubatnya, niatnya. Salat sunnat al-taubat rakateni lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnat taubat. Dua rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa tita, Baca al-fatihah. Baca surah pendek. Ruku, itidal, sujud dan seterusnya. Kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Ibu taubat. Rabbana la tusikulubana ba'da ishadeytana wa hablana milladun karahma. Ya Allah sehilap ya Allah. Ampuni saya, jangan engkau palingkan hati hamba, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Allah ampuni. Yang penting tobatnya, tobatan nasuhah. Jangan tobat ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil. Ah, melahirkan. Ingat waktu melahirkan. <tuh> tak mau lagi saya pak. Tobat, ancur saya pak. Tak mau lagi saya. Terakhir di saya ambil, terakhir pak, tak mau lagi saya ambil. Terakhir tak mau lagi. Enam bulan kemudian ambil lagi. Ya, nah banyak jenis-jenis solat sunnah tapi lain waktu kita laksanakan, lain waktu kita lanjut. Pertama dirindukan sorga, dirikan solat. Yang kedua kata Nabi, wassalamu ramadhan. Berpuasalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tuntas puasa Ramadan. Tapi jangan puas sampai di situ, Bu. Maka kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Ya? Puasa yang paling baik. Puasa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Puasa Senin Kamis. Bu ibu nih yang agak lebih berat badannya. Bukan gemuk, bukan gemuk, cuma perbandingannya kurus. Bukan Orang bilang, Ustadz kurus betul Bukan kurus, kamu yang gendut Ah Yang lebih-lebih berat badannya Yuk, terapi Senin Kamis Senin Kamis Ibu-ibu mau sehat, Senin Kamis Bagaimana mulai Kamis sini Jangan pernah lagi lepas Puasa, bangun Makan sahur Ternyata jam 9, lupa kalau puasa Makan aja Terbiasa kan setiap pagi kita sarapan Nah Kamis sini kita mulai Karena kebiasaan kita bertahun-tahun sarapan Ya sarapan makan Begitu lagi selesai Wih, Kamis Ternyata saya puasa Lanjut Boleh Yang tadi satu mangkuk Rezeki Ibu lupa Ternyata siang makan lagi Wih, Kamis Puasa Lanjut lagi bu, Benar Ibu lupa Lanjut boleh Ternyata asar Ada lagi kasih es cendol Eh saya puasa Eh sudah rezeki ibu itu Yang penting betul lupa Saya sering begitu ibu Lanjut karena saya lupa Orang lupa tidak kena hukum Tiba-tiba saya diajak makan coto Ah oh, Ustaz coto Eh namanya kita senang di traktir Begitu habis Eh saya puasa rupanya Tidak apa-apa lanjut boleh Yang tidak boleh Ibu misalnya kan Misal Misal Bismillahirrahmanirrahim Misal sudah di dalam nih Sudah ada di dalam Baru sadar Ih saya puasa Jangan bilang Terlanjur hmm, Batal Batal itu Maka kalau dia sudah di dalam mulut Langsung ingat Saya puasa Untahkan Cuci Sah Biar ibu tiga kali makan dalam sehari Yang penting betul-betul lupa Begitu kan ma, Mak makan puasa Oh iya nak oh, Eh, ah, Sah. Coba ibu besok Mulai hari kami sini Ternyata jam 10 Jam 11 lolos Jam 12 masih bisa Jam 1 Gak tahan Datang tetangga bawa kue Nyaman lagi Wah, Sudahlah Ya sudah buka Dari jam subuh sampai jam 1 Ibu sudah dapat pahala Cuma sayang-sayang kalau sudah jam 2, rusak. Ui, ibu betul-betul imannya lemah. Masa sudah setengah jalan masih membuka. Tapi pun kalau buka karena sakit, silakan buka. Sudah dapat pahalanya itu. Coba mulai Kamis ini. Itulah disebut majelis taklim yang sukses. Ada perubahan tiap pekannya. Ada perbaikan tiap bulannya. Tahun lalu belum biasa Senin Kamis. Tahun ini terbiasa Senin Kamis majelis taklim yang manfaat. Ya. Senin Kamis. Yang ketiga. Karena waktu yang sangat terbatas. Ini dirindukan oleh surga. Apa itu? Menaati perintah suami. Ini yang berat ini. Taat sama suami ini berat. Bu, berat. Bu, dengar Ibu. Ada pada zaman Nabi. Bertetangga nih tiba-tiba ibu yang tetangganya ini wafat ibunya maka tetangganya datang misalkan misal nih dia bertetangga meninggal nih tetangganya dia datang panggil anaknya anak tetangga Bu Haji emak sampai anu wafat datanglah membesuknya mulai dari sakit mulai dari sakit Mohon maaf bu, saya enggak bisa besuk ibu saya. Saya tahu sakit, tapi suamiku keluar. Saya dipesan enggak boleh pulang tinggalkan rumah sebelum pulang. Pulang yang utusan. Sakartil maut sudah ibunya. Datang lagi. Bu, ibu sampean sudah sakartil maut. Datanglah kau besuk. Mau sekali, tapi mohon maaf suami saya belum pulang. Pulang lagi utusan. Wafat ibunya. Bu yang terakhir kalinya Bu mu sudah wafat maka Mau dimakamkan kau datanglah Sekali aja sebelum dimakamkan Apa katanya ibu Mohon maaf suami saya belum pulang Saya dilarang keluar sebelum pulang Saya doakan ibu saya Dimakamkan Datang ini anaknya Marah ini utusan Dia datang kepada nabi melapor Ya Rasulullah Keterlaluan betul itu tetangga saya Mulai dari sakit Sakaratil maut sampai wafat di makam Kandak datang besu ibunya Saya tiga kali datang memanggilnya ya Rasul Nabi kata Wih, Nak durhaka betul itu Kok bisa begitu Kenapa bisa Ya Rasulullah suaminya pergi Jihad perang Dipesan sama suaminya Jangan pernah tinggalkan rumah sebelum saya pulang Mendengar ini apakah Nabi marah Subhanallah Dengar ibu Subhanallah Nabi lalu bersabda Alhamdulillah, diampuni dosa ibu yang wafat karena punya anak istri yang taat sama suaminya. Masya Allah. Kira-kira masih ada istri zaman sekarang begini? Hmm, uh, masih ada. Baru 10 menit pergi suaminya ada telepon temannya, datang aja. Sudah suami saya sudah keluar. Bu. Taat sama suami. Itu pintar redanya ibu masuk surga. Ibu mau tanda fungsi utama suami? bu Halo ibu. Pings itu fungsi utama seorang suami. Ibu mau tahu? Mau tahu ibu? Jalan pintasnya ibu masuk surga. Passwordnya masuk surga. Kenapa? ridha suami itu ridanya Allah. Kalau ibu sudah ridanya Allah. Suami sudah rida sama ibu Allah tersenyum kepada ibu Sebaliknya kalau suami Tidak senang sama ibu Tidak pernah baik hatinya suami sama ibu Percayalah, susah ibu masuk surga Betul Ridanya Allah itu tergantung rida suami Kenapa bisa Ustaz? Karena kami ini suami Yang nanggung ibu dunia akhirat Ibu kira enak jadi suami? Ah. Dipikir bagaimana supaya kita bisa beli mobil, ibu bisa ndak pakai ndak kena matahari jalan. Kami pikir suami bagaimana supaya ibu bisa pakai baju baru tiap bulan, supaya saudaramu ndak menghina kamu. Dipikir bagaimana supaya suami istri saya pakai emas, berlian, supaya tetangganya ndak menghina dia. Itu dipikir semua oleh suaminya. Mana ibu pernah pikir bagaimana supaya saya belikan suamiku berlian? Pernah ibu? Nah. Ayo. Bukan cuma di dunia. Di akhirat pun ibu Ibu ditanggung oleh suami Beruntunglah wanita Islam Wanita Islam itu Sebelum diperiksa semua amal-amalnya Sebelum diperiksa puasanya Diperiksa hajinya Ada empat laki-laki yang harus menanggung dia Empat laki-laki yang harus menanggung ibu Siapa? Satu Orang tua Bapak Dua Suami Tiga anak laki-laki Empat saudara laki-laki ni empat yang bertanggung jawab terhadap ibu Kenapa itu perempuan dia pakai jilbab Ditanya suaminya Ditanya bapaknya Ditanya anak laki-lakinya Ditanya saudara laki-lakinya Ternyata ini empat laki-laki yang tidak beres Maka ibu bebas tugas Tu enaknya jadi perempuan Islam Beda kami laki-laki Biar kami sholat Ketua majelis ulama hafal Quran Istrinya tidak pakai jilbab istrinya tukang gosip Istrinya tidak puasa, istrinya tidak nutup aurat, istrinya tidak solat. Demi Allah, ku ampusakumu ahliku. Eh, eh, eh, suamimu, Nih kau masuk neraka sama istrimu. Ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Suamiku tukang selingkuh Ustaz, suamiku pemabuk, suamiku tukang tipu, suamiku koruptor, enggak ada hubungan dia yang tanggung dosanya. Ibu kalau banyak gamanya tadahul jannati bisalam. Kata Nabi, ni tujuh pintu surga. Ibu pilih mana yang Ibu mau masuki. Enggak ada urusan dengan suamimu. Tu enaknya. Jadi Ibu yang suka ngomel-ngomel. Beruntunglah Ibu menjadi wanita Islam. Supaya sekali ngeluh, suami saya anu Ustaz. Ini lebih parah lagi dia curhat di Facebook Ada juga ibu-ibu sekarang suka sekali ungkap-ungkap aib suaminya di medsos Di mana di kau? Tak kusangka kau begitu Kesepian banget, pret Apa yang begini? Ya, Ibu taat perintah suami Pas ibu masuk sorga Tidak suami tapi kalau ibu durhaka sama suami, susah. Perempuan sekarang kan banyak tidak hormat sama suaminya. Ketika Nabi Isra Mirat, kan diperlihatkan. Masuk Nabi surga, Masya Allah banyak betul penghuni perempuan. Begitu Nabi masuk neraka, Nauzu Lebih banyak lagi perempuan di neraka. Lalu ditanya Nabi ke sama sarafat, Kenapa bisa begitu ya Rasul? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak bisa tahan mulutnya cerita kejelekan orang. Yang kedua, dia tidak taat dan tidak mensyukuri suaminya Itu sebabnya Kalau ibu pandai mengendalikan mulut tidak cerita orang Yang kedua, taat sama suami Gampang ibu masuk surga. Cuman kita kan ini penyakit kita Datang begini masih gosip tuh Dapet tepi gersang bertanya dong hmm? Saya pun digosip Begitu saya lewat, ih, eh, itu juga bajunya waktu di TV1. Pada eh, rusan. Dan ibu-ibu ini palsu. Enggak tahu. Hitam itu di gelangnya. Palsu. Pst, palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Tuh, melengket di giginya. Semua dia. Enggak bisa Ibu, satu, sholat. Dua, puasa Tiga, taati suami. Empat, jaga harga diri. Jaga harga diri. Bagaimana menjaga harga diri seorang perempuan? Bermula dari pakaian. Ibu-ibu, jangan lagi pakai jilbab-jilbab apa itu. Untung sekarang kan ada istilah jilbab sari. Dulu kan ada ibu-ibu pakai jilbab tapi ketat. Celananya ketat, bajunya ketat, akhirnya apa? Jalan seperti orang di kampungku bilang buras. Tahu buras ibu? bu? Ah, lontong, lontong, coba lontong kalau dibuka kan masih ada kentara itu anunya, bekas-bekas sikatannya. Bu, wanita soleha, istri yang baik, pakaiannya tidak seperti itu. Salah satu menjaga harga diri tidak pernah keluar tanpa izin suaminya. Kan biasa ibu-ibu keberatan. Kok suami lagi Tapi ingat ibu Ridanya anak ada sama ibu Allah itu maha adil Ibu mau masuk sorga Bakti sama suami Suami mau masuk sorga Bakti sama ibu Itu putar saja Jangan lagi ada yang cemburu Ustaz saya seru mertua saya Kenapa ya suami saya Perhatian betul sama mamaknya Sudah punya anak yang lain Kok Suami saya terus dibebani Beli ini minta sama suami Saya belum sadar dong bu Bersyukur suamimu begitu Mudah-mudahan nanti anakmu pun Sudah menikah dengan wanita lain Dia masih memperlakukan kau seperti ibunya sekarang Jangan malah sentimen Suami saya begini, suami saya begini Ibu berapa tahun sama suami? Baru 25 tahun Itu ibunya dari perutnya Saya heran kalau ada perempuan cemburu sama mertuanya Tidak sadar Gimana nanti kalau ibu punya mantu yang juga kurang ajar? Mau? Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau maki-maki saya. Boleh kau hina saya. Boleh kau lempar kepala aku yang penting tak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Begitu ibu saya luka perasaannya, kau pembuat sial. Keluar kau dari rumah. Tak ada toleransi. Begitu mestinya kita jadi istri. Kalau ibu-ibu masih susah hidupnya, koreksi aja deh, barangkali durhaka sama mertua. Nah, bagaimana mengabdi kepada orang tua, bagaimana mengurus anak, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Akhirnya kita simpulkan, wanita yang ingin dirindukan surga satu, pelihara salat, dua, tiga, taat pada perintah suami selama perintah itu tidak melanggar agama. Yang keempat Jaga harga diri Insyaallah kalau ini kita lakukan Maka Nabi jelaskan Maqamam mahmuda Saya angkat derajatmu Lalu silahkan masuk surga Tadhlul jannati bis salam Silahkan masuk surga dari pintu mana yang ibu mau suka, Subhanallah Inilah tausia kita mudah-mudahan ada manfaat Terima kasih Ibu Li Yang berkomunikasi Kepada saya selama ini Mohon maaf Jika selama ini ada komunikasi yang tidak berkenan dan terima kasih sehingga saya punya ladang amal untuk datang di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ibu-ibu masih mau dengar ceramah saya? Masih?